Metro Bisnis, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengusulkan penghentian sementara pemberian izin pembangunan properti baru seperti mall dan apartemen di wilayah Jakarta tiga sampai lima tahun ke depan. Alasannya, Jakarta sudah terlampau sesak dan moratorium bisa memicu pembangunan di wilayah lain di luar Jakarta. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Marketing Agung Podomoro Land, Matius Yusuf. Pak apa komentar anda? Ya kalau berhambat ya nggak boleh lah itu kan berjalan sesuai dengan kebutuhan pasar ya. Kemudian kalau saya melihat bahwa itu nggak perlu dihentikan, cuma kita cari jalan keluar supaya jangan memicu seperti apa yang disampaikan tadi cari jalan keluar. Semua ada jalan keluar. bukan berarti kita serta-merta memutuskan tidak ada pembangunan yang enggak benar gitu. Pembangunan harus tetap berjalan. Kalau itu pendapat saya. Boleh tahu Pak, jalan keluarnya menurut Bapak seperti apa? Jalan keluar misalnya penambahan jalan, flyover ya, penambahan ya. Contohnya satu lagi yang mengenai MRT ya, supaya orang tidak memakai mobilnya terlalu banyak ya, bisa memakai kendaraan umum, contohnya busway ya. Contohnya juga itu monorel yaitu dipersiapkan kemudian contohnya di tempat-tempat eh, yang sekarang 3 in one berlaku itu ya sistemnya pakai bayar ya, supaya orang tidak mempergunakan pemakaian mobil sendiri yang sinangi, sehingga tidak perlu buat macet ya, mereka memakai transportasi umum itu salah satunya kalau menurut saya, seperti di Singapura, coba kita lihat, Singapura kan tidak pernah juga kita lihat orang yang bertambah tidak pernah terjadi macet ya, kenapa? karena sistem transportasinya bagus, dan kemudian peraturan-peraturannya juga tegas gitu kan. Menurut Bapak apa dampaknya bagi developer jika moratorium ini disahkan. Oh kalau sampai itu di jalan, ya otomatis itu menghambat pertumbuhan ekonomi juga, karena kita tahu bahwa properti itu didukung oleh 138 jenis industri, artinya industri misalnya, contohnya pabrik besi, di Indonesia beberapa puluh pabrik, pabrik cat ada ribuan pabrik, ya. itu jenisnya aja, di 138 jenis satu jenis itu bisa ribuan pabrik bisa ratusan pabrik, ya jadi kalau itu terhambat, otomatis properti tidak jalan, otomatis itu 138 jenis industri, gerb Itu juga akan tidak tertarik gitu Akibatnya ya setiap pabrik itu Sekarang kan kita bisa menyerap tenaga kerja itu Satu pabrik itu ribuan orang tenaga kerja gitu Dan setiap proyek kan ribuan orang tenaga kerja Itu juga menghambat otomatis sektor real Akhirnya ujungnya ke sektor real juga gak hidup jadinya semua Nah ekonomi akan pertumbuhannya akan bisa bertambah kecil gitu Nah itu dampaknya sangat besar kalau menurut saya Mall mungkin perlu betul-betul di research and development Betul-betul dianalisa di bahwa di sekitar sekian kilometer Harus ada satu mall atau kalau... Kalau terlalu dekat jangan. Nah itu... Saya setuju gitu kan Apartemen itu kan kebutuhan Terutama di Jakarta kan Orang mau back to the city Ngapain mereka itu sementara itu kan Banyak yang tinggal di pinggiran Akibatnya membuat macet itu Ya akhirnya pagi hari mereka itu Turun ke Jakarta bekerja macet semua Di tol semua dimana-mana kan Kalau mereka tinggal di tengah-tengah kota Ya di apartemen yang murah segala macam kan Itu otomatis itu menghambat juga Mengurangi juga kemacetan sebenarnya Tinggal dekat dengan tempat kerjanya gitu Itu bagus gitu menurut saya Demikian Matius Yusuf, saya Kiki Wijaya.